السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله وَمِنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بعده. أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة برعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله عزاكم الله صزروني الله عز وجل telah memerintahkan kepada kita berbagai macam aturan-aturan di dalam agamanya demikian pula melarang kepada kita banyak perkara mana itu semua adalah untuk kemaslahatan daripada umat manusia. Dan para ulema kita setelah mereka mengkaji tentang apa-apa yang terdapat di dalam din. Di dalam aturan-aturan agama ini. Mereka menyimpulkan bahwasannya perkara-perkara tersebut, aturan-aturan tersebut adalah dalam rangka terpeliharannya secara sempurna, hikmah penciptaan jin dan manusia yakni ibadatullah wa'dha maka ada perkara yang sangat-sangat penting yang begitu dijaga Oleh agama ini Ia ni al-aqam Dan di dalam islam Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menjaga Abdurriyadul Khans Abdurriyadul Khans Lima Popok pertan Yang pertama adalah din, agama Yang kedua adalah nafs, jiwa Yang ketiga adalah al-akal akal. Yang keempat al-ghab Al-ghab, al iya kehormatan Dan al-mal, harpa Sedangkan, perkara yang paling menonjol daripada kelima perkara ini, dalam arti untuk benar-benar dipelihara dan dijaga, Atau mungkin dikatakan Di antara yang paling menonjol adalah al-akl Di antara yang paling menonjol adalah al-akl Karena apabila Agama Tidak disertai dengan Akl Maka yang terjadi Hanyalah ritualitas Ritualitas semata aktivitas yang sifatnya tidak didasari dengan apa hikmah-hikmah di dalamnya tentu menjadikan amaliah ibadah hanya sebatas ritualitas demikian pula apabila Harta Tidak Dikelola dengan akal Orang yang memiliki harta tetapi tidak diberi akal Maka harta tersebut Justru akan menjadi Malah betapa Maudah Teralokasikan bukan pada tempatnya Demikian pula Tidak ada kehormatan Bagi orang yang tidak memiliki akal Dan seterusnya Dari perkara-perkara yang dengan itu Kita bisa melihat bahwasannya Sisi akal adalah sisi yang sangat dominan Maka tema yang akan kita bahas pada Kesempatan ini Terkait dengan masalah bahaya narkoba Ini bahaya Yang sangat besar Menimpa pada akal Dan tidak hanya pada akal Saja Lima pokok perkara tadi Ini bisa gugur Hancur Bisa rusak Kelima-limanya disebabkan Karena narkoba Seorang yang telah Terjatuh Dalam Jerat narkoba maka dia akan meninggalkan salat meninggalkan puasa meninggalkan ibadah meninggalkan din artinya hancur agamanya demikian pula Hancur jiwanya Rusak jiwanya Kita mungkin Bisa menyaksikan Atau mendengarkan Walaupun tidak menyaksikan Banyak berita Yang sampai kepada diri-diri kita Korban-korban narkoba ya. Bahkan sampai kehilangan nyawa Jadian ad wa nafs, ad-din wa'nafs Wal-akl, dibynnu mekiat Orang yang sudah wali Mengkonsumsi narkoba, maka sudah hilang akalnya Dan di saat hilang akal, maka dia bisa melakukan apa saja Kerusakan-kerusakan yang tiada tarat Ada bergormatan Orang yang sudah terjatuh Dalam narkoba, khelas jatuh kehormatannya di sisi manusia. Tidak lagi memiliki harga diri di hadapan manusia. Demikian hanya harta. Orang yang terjatuh dalam narkoba yang sebelumnya mungkin dia orang yang berada Orang yang kaya hartanya habis Betapa banyak orang yang Memiliki rumah dia harus meninggalkan rumahnya Memiliki kendaraan dia harus Turun dari kendaraannya Disebabkan karena narkoba Hancur rumah tangganya Hancur keluarganya Semuanya itu Hanyalah bagian kecil dari sekian besar sekian banyak bahaya-bahaya narkoba perkara narkoba ini bukan pembahasan baru di dalam syariat kita para ulama kita terdahulu sudah Membicarakannya Banyak Hal-hal Yang mungkin bisa diklasifikasikan Ke jenis narkoba itu Sudah muncul, sudah ada pada masa-masa salaf kita Seperti Al-Bab Al-Hashis Dan yang semisalnya Itu jenis-jenis Kopiun Jenis-jenis tumbuhan-tumbuhan narkoba Dan para ulama telah berbicara tentang masalah tersebut Dan mereka Telah memberikan definisi Definisi untuk kemudian bisa dikategorikan Sesuatu tersebut Sebagai bagian daripada Narkoba Atau dalam bahasa Arabnya Al-Mukhadirat Dengan definisi tersebut Maka Mencakup apa yang Sudah ada dan bahkan Apa yang nanti mungkin akan ada Ditemukan Tertakut dalam definisi tersebut Sehingga dihukumi dengan hukum yang sama Disebutkan Di dalam kitab Al-Khamar wasairu muskirat Wal-Mukhadira Definisi daripada Al-Mukhadira Adalah Kullu nadatin kham أو مستخدرة تحوي على عناصر منبهة أو مستكينة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراب الطبية أن تؤدي إلى حالة من التعوض أو الإدمان عليها مما يضب بالفرد والمجتمع جسميا واجتماعيا ونفسيا Kullumadatyn khaun Segala macam bentuk Bahan mentah Aumustakdorah atau, atau bahan jadi Yang sudah dikemas Bahan mentah masih berupa ya, Dedaunan masih Atau sudah berupa pil Yang Terkandung padanya Unsur-unsur munabbiha Inflamasi Ataupun musakilah penenang ataupun pereda rasa sakit atau yang bersifat analgesik dalam bahasa tip dalam bahasa medis Dimana apabila bahan-bahan tersebut jika digunakan selain untuk kepentingan medis Akan membawa kepada kondisi ketergantungan Akan membawa kepada Kecanduan akan, akan membawa kepada Ketergantungan dan kecanduan Yang hal tersebut Berpengaruh Yawdun Baik secara individu Ataupun secara Masyarakat Mempengaruhi fisik Ataupun jiwa Maka dengan definisi ini Segala macam Bentuk-bentuk Yang akan membawa kepada Sifat-sifat tadi yang disebutkan Masuk dalam kategori Al-Mukhadirat Atau dalam bahasa kita sering diterjemahkan Dengan narkoba Kita sering mendengar kalimat narkoba Tetapi sebenarnya apa Narkoba tersebut Narkoba Itu adalah Singkatan Dari narkotika Dan obat-obatan berbahaya Disingkat kemudian dengan kalimat Narkoba Atau juga sering disebut dengan Nabzah Nabzah Singkatan dari narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya dan sebenarnya di dalam negara kita ini walhamdulillah negara kesatuan Republik Indonesia telah ada perundang-undangan yang begitu sangat jelas, tegas keras menyikapi narkobu hukuman Yang paling ringannya 4 tahun penjara Itu yang paling ringannya Kalau sudah terjerat narkot Dan paling beratnya adalah Hukuman mati Definisi-definisi yang termaktub Di dalam perundang-undangan pun juga Sangat jelas Ini masuk dalam Kategori narkotika Ini masuk dalam kategori Psikotropika Ini masuk dalam kategori zat adiktif lainnya Karena memang demikian lafaznya. Diberikan definisi yang sangat jelas. Karena kita akan membahas narkoba tentunya yang pertama kita bacakan di sini definisi secara rinci daripada narkoba. Disebutkan dalam perundang-undangan negara kita yang dinamakan dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman Baik sintetis maupun semisintetis Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran Hilangnya rasa Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan Jadi mirip definisinya dengan apa yang disebutkan oleh para ulama Psikotropika Psikotropika Adalah zat atau obat Baik alami yang maupun sintetis Bukan narkotika Yang berkhasiat psikoaktif Melalui pengaruh selektif Pada susunan saraf pusat Yang menyebabkan perubahan khas Pada aktivitas mental dan perilaku Bahan adiktif lainnya Adalah zat atau bahan lain Bukan narkotika Dan bukan psikotropika Yang berpengaruh pada kerja otak Dan dapat menimbulkan ketergantungan Ini merupakan definisi Yang sangat mencakup Terhadap Berbagai macam jenis narkoba Dan narkoba bahayanya sangat luar biasa Sehingga Narkoba ini benar-benar menjadi Momok Bagi masyarakat Perkara yang sangat menakutkan Berbagai macam kampanye-kampanye anti narkoba Serta penanggulangannya Terhadap orang-orang yang sudah terlanjur terkena Itu sudah sekian Banyak dilakukan Usaha-usaha yang sangat banyak Dilakukan oleh penguasa kita Pemerintah kita Dan Terlebih Sasaran daripada Narkoba Saat ini Ini sesuatu yang sangat miris Dan sangat Ironis sekali Adalah justru Anak-anak muda Itu yang menjadi sasaran Anak-anak Usia 11 Sampai 25 tahun Banyak Berita-berita Baik di surat kabar, mas media, ataupun yang lainnya memberitakan bahwa anak-anak usia belasan tahun tersebut terlibat dalam tidak sekedar mengkonsumsi tetapi mengidarkan akun. Ychwan fyddin a'zhabu'lwch Perlu untuk Diketahui Bahasanya Bahaya narkoba Akhuwan, sebelum ini sampai jam berapa Masih banyak waktul bahaya. Baik. Di sini ada bahaya-bahaya narkoba ya. Dari baik bahaya secara fisik, psikis, lingkungan sosial maupun kemasyarakatan. Juga bahaya-bahaya dilihat daripada jenis-jenis narkoba itu ada semua. Dan Nanti terakhir Kita akan bacakan beberapa fatwa-fatwa Dari para ulama Terkait dengan masalah narkoba ini. Di sini anak bacakan Beberapa bahaya narkoba terhadap fisik Bahaya narkoba terhadap fisik Ini yang pertama Memberikan gangguan pada sistem syaraf Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit. Yang keempat, gangguan pada paru-paru. Yang kelima, sering mengalami sakit kepala, mual dan muntah, murus, sakit perut, suhu tubuh meningkat, pengacilan hati dan insomnia. Sulit tidur. Juga gangguan terhadap kesehatan reproduksi. Pada perempuan Atau juga pada laki-laki Penurunan fungsi hormon reproduksi Estrogen, progesteron dan testosteron Juga gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan Antara lain, perubahan period menstruasi Ketidakteraturan menstruasi Dan bahkan bisa berhenti haid sama sekali Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik Khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian Risikonya adalah Tertular penyakit seperti Hepatitis B, C, dan bahkan HIV Bahkan Di saat Mengkonsumsi narkoba Dengan overdosis Ini akan bisa menyebabkan kematian Jadi, Itu tadi adalah Bahaya narkoba Dilihat dari sisi fisik Adapun bahaya narkoba Dilihat dari sisi psikologi Akan membawa kepada Kerja lamban dan ceroboh Sering tegang dan gelisah Ini anak Ambil dari beberapa freensi jadi dari beberapa perunjukan kerja lambat dan ceroboh sering tegang dan gelisah hilang rasa percaya diri apatis pengkhayal penuh curiga agitatif jadi yani menjadi ganas tingkah lakunya brutal sulit berkonsentrasi perasaan kesal dan tertekan Senderung menyakiti diri sendiri Perasaan tidak aman Bahkan sampai pada bumi diri Kemudian Banyak narkoba Bagi kehidupan berkeluarga Yang pertama Suasana hidup aman dan nyaman Menjadi terganggu Ya tentu saja Sebelumnya dalam keadaan baik-baik saja Tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis Pada orang yang mengkonsumsi narkoba Barang-barang rumah tiba-tiba hilang Dicuri, diambil sendiri Dijual untuk bisa Membeli Narkoba tersebut mudah berbohong bersikap kasar aduk-aduk dengan urusan keluarga tidak memiliki rasa tanggung jawab hidup semaunya dan antisosial ini merupakan efek-efek buruk yang sangat besar yang tampak bagi para pengurus Pengguna narkoba Yang tentu saja dengan itu Mencoreng-moreng keluarga Rasa malu yang tiada ada taraf untuk Dipikul dan ditanggung oleh Orang tua Yang menyebabkan hubungan yang sangat-sangat tidak nyaman dalam satu keluarga. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kemudian bahkan satu keluarga kompak semua menjadi pecandu narkoba. Nauzubillah. Teh bahaya narkoba bagi masyarakat Narkoba ini mereka Dalam lingkup yang luas Memiliki Apa sejenis kayak Seperti mafia Jadi mereka menciptakan Apa istilahnya Pasar gelap Untuk memasok daripada narkoba Dan mereka Memiliki hubungan Yang sangat Kuat antar satu Pengedar dengan pengedar yang lain Sehingga kalau sudah sampai apa, terjadi pasar gelap, akan sangat sulit sekali untuk kemudian diputus mata rantainya. Dan hal tersebut tentu akan membawa dampak kerusakan yang sangat besar pada masyarakat. Sangat-sangat meresahkan. Dan narkoba ini Sudah Merata di negeri kita ini Banyak sekali Mungkin di sebagian tempat Ada yang intensitasnya tinggi Ada yang tidak tetapi Hampir di segala ini Mereka berusaha untuk Masuk Terkhusus Mungkin kalau di Palu ini Berita yang sampai kepada anak Begitu sangat maraknya. peredaran narkoba. Maka kita harus benar-benar membentengi diri-diri kita. Terutama keluarga kita. Lingkungan kita. Saudara-saudara kita. Dari bahaya narkoba. Bahaya-bahaya yang tadi disebutkan. Bahaya-bahaya yang tadi disebutkan itu. Mungkin belum mewakili dari. Keseluruhan bahaya-bahaya yang ada. Lebih daripada itu. Sedangkan satu saja dari bahaya tersebut Sesungguhnya sudah cukup bagi kita Untuk Menjadikan diri kita waspada Kemudian Jenis-jenis Daripada narkoba Memiliki banyak jenis Dan efek Yang berbeda-beda ini pun juga tentunya sebetulnya sangat mudah untuk dicari apa bahaya-bahayanya ya efek-efek daripada penggunaannya sehingga mungkin tidak perlu ana sampaikan di sini panjang lebar di sana ada opium, ada kokain, ada ganja, ada ekstasi, ada sabu-sabu, ada benzodiazepine Dan semuanya itu memiliki efek-efek yang berbeda-beda. Pengaruh merusak yang berbeda-beda. Berdasarkan dari ulasan yang singkat ini. Maka. Hukum daripada narkoba adalah jelas keharamannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Ya ayyuhalladhyna âmanu innama al-khomru wal-maisir wal, wal, wal min amali syytaan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Wahai aram ar yang beriman Sesungguhnya khomr wal Minum minuman keras dan perjudian Wal ansawb wal azlaw Menghudi nasib. Dengan anak panah Itu merupakan Rijis Berhala-berhala patung-patung Itu merupakan Rijis Min amali syyotan Dari amalannya syyotan Fajr dan ibu makan jauhila oleh kalian ma'allakum tufrihu Al-Khaddirat, atau narkoba Itu Dari sisi illatul hukum Sisi illat, eh, alasan hukumnya Itu mirip dengan al-khoma Sama-sama merusak daripada apa? Akal, bahkan Lebih daripada Itu Kerusakan yang ditimbulkan oleh Narkoba Narkotika, dan yang lainnya Itu jauh lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh khamar. Orang yang kecandu, kecanduan minum khamar masih lebih mudah untuk diobati daripada kecanduan narkotika. Sehingga para ulama di saat mereka mengharamkan al-mukhadirat, mereka berdalil dengan ayat ini. Membawakan ayat ini Sebagai Bentuk pendadilan terhadap Al-Mukhaddirat Demikian pula yang dibawakan oleh para ulama kita terkait dengan keharungan Al-Mukhaddirat atau Nakhotika dan yang lainnya Adalah firman Allah Ta'ala Di dalam surat Al-A'raf Yuhillu lahu mutfayybâ Wa yuharrim alaihim al Allah Ta'ala bagi kalian Perkara-perkara yang baik dan Allah Ta'ala Perkara-perkara yang Khabhais Khabhais Yang kecil, yang jelek Tentu Seorang yang berakal Akan mengklasifikasikan Perkara-perkara muhabdira tersebut Dalam perkara-perkara yang khhabhais Demikian pula Ayat di dalam Al-Qur'an Jangan kalian limparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan Orang yang Mengkonsumsi narkoba Pada hakikatnya Dia membunuh dirinya sendiri dan membinasakannya Baik dia sadar atau dia sadar Baik dia akui ataupun tidak akui Hal tersebut akan membahas kepada kebinaan, Kebinasaan dirinya Mabdorodd kepada jismiyah dan nafsiyah Mabdorodd kepada fisiknya Ataupun kepada jiwanya Dan mabdorodd kepada lingkungan Dan masyarakatnya Jika demikian Berarti orang-orang yang telah melakukan atau yang telah mengkonsumsi narkoba dia telah melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Sepantasnya bagi mereka untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam maka hadis-hadis yang berbicara tentang haramnya khamr semuanya menjadi dalil akan haramnya narkoba. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya beliau bersabda inni anhaakum an kulli muskir, aku melarang kalian dari segala bentuk yang memabukkan. Yang akan merusak akal-akal kalian hadits dikeluhwyrkan oleh Abu Dawud dan Ibu Hibban Dan diserihkan oleh al-Bani rahimahullah Adapun dari kalam para ulama Akan haramnya Narkoba Maka cukup banyak Di antaranya dari Beberapa ulama madhab As-Syfi'iyyah dan Hanafiyyah Mereka memfatwakan Akan keharumannya Syekhul Islam ibn Taymi Beliau menyatakan Innal hashishah Awal ma dhawrat Fi akhiril mi'ah as-sadisah Min al-hijrah Heithu dhawr jawlat al-tata Wa hiya min a'adhumil munkar Wa syarrun min al-khomer Fi ba'dil wujud Lianna ha tuwarrifu Naswah Wa laddan wa torban Ka'l-khomer Wa yasy'ubul fitam anha Sesungguhnya Al-Hashishah Ini ganja Atau sejenis ganja Awal pertama kali munculnya Adalah pada Akhir Tahun 600 Hijriah Di saat muncul Dinasti Tata Jenghis Khan Dan hashisah tersebut yakni Ganja tersebut Min a'damil mungkar termasuk daripada sebesar-besarnya kemungkaran dan lebih jelek daripada Khomer pada beberapa sisi dia mengakibatkan sebagaimana apa yang diakibatkan oleh Khomer tetapi ada satu sisi yang lebih Parah bahwasanya bahwasannya Lebih sulit untuk Putus darinya Lepas dari darinya Sembuh dari kecanduannya Dibandingkan Khomer Jadi orang yang sudah Nyandu Memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan kimia tersebut dalam artian obat-obatan narkotika tersebut dia sulit sekali untuk bisa lepas darinya dan tentunya hasisah disini tumbuhan jenis ganja yang ada pada masa tersebut mungkin tidak seganas apa yang ada pada masa kita sekarang ini yang sudah berupa pid pil Sudah dikemas Demikian umpa Efek Madorodnya Ibn Tayyid juga Tayyid Ibn Tayyid Al-Hashisah Al-Nasnu'ah Al-Inad Haram A'yudun Hashisah Sejenis narkotika Yang dibuat Dari Dari daun Anggur Ini pun juga haram Wallahualam bagaimana Prosesnya Hashis yang dibuat dari Daun anggur Hukumnya adalah haram Yujilat sahibuha Kamayujilat syariful famer Pemakainya Dicampur Sebagaimana Dicampur dicambuknya peminum khamr. Wahya akhbar min wal Dan hasisyah tersebut, narkotika tersebut jauh lebih jelek daripada khamr dari sisi dia tidak hanya sekedar merusak akal tetapi juga merusak daripada perangai. Hatayashirofirrojul Takhonmuth Wadiata Hingga Bisa terjadi Disebabkan karena pemakaian narkotika tersebut Seorang lelaki Bisa berubah menjadi Kewanita-wanitaan Takhonmuth Atau sebaliknya Seorang yang sebelumnya Adalah Orang yang Lembut halus kepribadiannya bisa menjadi kasar. Orang yang sebelumnya ramah bisa menjadi bengis. dan yang lainnya dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. Wal Dan al kata Syekh Islam Ada sisi negatif yang lebih dibandingkan Hasisah tadi Dari sisi membawa kepada Muqasumah wal muqatalah Bisa membawa kepada Permusuhan Dan bahkan peperangan Pembunuhan Kalau dilihat dari sisi Lebih kuas Maka justru narkotika Kalau sekarang ya kita melihat Jauh lebih besar Efek membuat ke, Apa istilahnya membawa kepada permusuhan pertumpahan darah Dengan adanya berbagai macam Pasar-pasar gelap Di antara mereka bahkan mereka saling bunuh Biasa di antara mereka Maka hal tersebut masuk dalam larangan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an inna may menginginkan dengan itu untuk memasukkan pada diri diri kalian permusuhan dan kebencian Pada homar wal maysir, permusuhan dan kebencian. Pada minum minuman keras dan perjudian. Menghalangi kalian dari zikrullah dan dari salat. Kalau dari sisi yasdwan, zikrillah wa 'alaih salat maka kedua-duanya kata syekh Islam, "Kila al-qamri Dan kedua-duanya, baik mukhaddirat atau hashishah tadi ataupun khomer sama-sama masuk dalam apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Masuk dalam kategori Khomer atau Sakar Baik secara lapat maupun secara makna Ini disebutkan oleh beliau dalam Masyasa Asyari Demikian pula Al-Imamusun'ani Beliau menyatakan dalam sebuah salam Wa yakrum ma'askara min ayisye'in Wa illam yakun masruban Kalhasisah dan haram apa saja yang membawa kepada islam sesuatu yang menutup akal, memabukkan meskipun bukan sesuatu yang diminum semisal hasisah ganja semisal ganja yukhwan fiddin a'zaakumullah yukhwan Orang yang minum minuman keras saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi minum pada kiamat nanti dengan satu minuman di neraka yang namanya adalah tinatul khobal. Namanya adalah tinatul khobal. Tinatul khobal ini adalah cecuran darah dan nanah Penduduk neraka. Bertuturan Mengalir ke satu Tempat Satu lembah di dasar neraka Yang namanya adalah Tee Natal Qobal. Di dasar neraka Dan Allah berhak Memberikan minum Dengan Tee Natal Qobal Bagi siapa-siapa Yang Minum khomar di dunia Lantas bagaimana dengan orang-orang yang melakukan perbuatan apa mengkonsumsi narkoba yang bahayanya lebih besar daripada bahaya khamr dan lebih jelek, lebih mungkar daripada khamr. Wallahul musta'an. Terik berikutnya di sini ana bawakan beberapa fatwa dari Lajnah Daimah tentang hukum daripada al-muqaddirat. Ma hiya adillatu tahrimil muqaddirat? Ini yas'al ma hiya adillatu Apa dalil akan haramnya narkoba? Al-jawab al-muqaddirat min al-khobait. Jawabannya buahannya al-muqaddirat narkoba itu bagian daripada al-faba'idh perkara-perkara yang jelek waqad harramallahu 'ala 'ibadihi jamia al dan Allah telah mengharamkan atas hamba-hanyanya segala macam bentuk perkara yang jelek wa lam illa at dan tidaklah Allah halalkan bagi mereka kecuali at-tayyibat sebagaimana firman-Nya di surah Sebegimana dalam firmannnya Di dalam surat Al-Ma'idah <tod> Yasa'lunaka mada Wuhillalahum kul Wuhillalahum uttayyibad Mereka bertanya Kepadamu Ya Muhammad Apa yang dihalalkan bagi mereka Katakan Wuhillalahum uttayyibad Dihalalkan bagi kalian Perkara-perkara yang baik Wa tauluhu Fisuratil a'raf Fiywasfi Nabiina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Juga firmannnya Dalam surat Al-A'raf Di saat Allah mensifati nabinya Muhammad Sallallahu Wasallam Bahwa beliau Wiyuhillu lahumut tayyibat Wiyuharrimu alaihimul khudaib Beliau menghalalkan bagi kalian Perkara-perkara Yang baik Dan mengharamkan atas kalian Perkara-perkara yang jelek Wa Abu Dawud Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Abu Dawud. Ya, oleh Abu Dawud dari Ummu Salamah radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu Melarang dari segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan Wa ma'lumun an al minal mufattirat dan tentunya diketahui bersama bahwasanya narkotika itu Termasuk daripada Al-Mufatira Ya ini bersifat Melemahkan Membawa kepada kelemahan Kelesuan Di antara efek-efek Buruk daripada Macam-macam Jenis narkotika Tadi tidak tempat kita baca Tapi ada di disana Adalah membuat kesungguh lemah Loyok Tidak bergairah dan yang misalnya walima fil demikian pula apa yang berdapat di dalam al muqaddirat ma adarat yang sangat besar waqad sedangkan rasulullah sallallahu alaihi telah bersabda la dharar wa la dhirar la dharar tidak boleh memberikan madharat dengan sengaja wala dirar tidak pula dengan tidak disengaja kenapa karena madharat itu semuanya harus dihilangkan adharor yuzal dalam faida itu salah satu makna daripada kalimat la darar makna yang lain la abdurror, tidak boleh memberikan madharat pada diri sendiri wala dirar tidak boleh membahayakan madharati orang lain Yang intinya bahwasanya segala perkara yang mengandung unsur madharat harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Demikian fatwa daripada Lajnah Daimah. Masih dari Lajnah Daimah. A'na bacakan pertanyaan berikutnya Halil hasis haram am halal Fa'idha kana haraman Fa'inna adiyy syarif akhar Min ha'ulai tujjar Fi haram Fi mahal tijariyah Fa'yajuzuh li An a'kul min thamani Wa a'kul masrufi minhu Aljawab Yahrum bai ul hasisya wasira uha Pertanyaannya apakah al hashish kita katakan ganja begitu saja atau yang jenisnya atau narkoba begitu ya, apakah Hasis itu haram ataukah halal Apabila haram Maka sesungguhnya bapakku Ini yang bertanya menyatakan demikian Ikut andil dalam satu usaha Bersama dengan Para pebisnis yang lain Dalam usaha tersebut Bolehkah bagiku Untuk aku makan dari hasil Laba orang tuaku Dan aku pergunakan Untuk kebutuhan-kebutuhanku Maka beliau Maka Atau'lh jenadah imam Menyatakan hasisah Haram Jual beli Tanaman-tanaman Yang mengandung unsur narkoba Haram Jual belinya Juga Penggunaannya Baik dimakan Atau diminum Ataupun dikunyah Aqlan wa surban wa mudlan 5 piha minal iskar wal mudar wal mafasid al azina Karena didalamnya terdapat berbagai macam kerusakan-kerusakan Membawa kepada iskar Kemudian juga kerusakan-kerusakan motor maturat yang besar lainnya Wa qadwaruddan nehyya'nil muskir Dan telah tersebut ada larangan Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sesuatu yang memabukkan. Fa Muslim Di dalam Sahih Muslim Dan juga di dalam Sunan Abu Daud dari hadis Abdurrahman bin Umar RA, Rasulullah sallallahu bersabda Setiap perkara yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Demikian pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda haram Setiap yang memabukkan itu haram Jadi sekali <todol> lagi Bahwa Pengharaman daripada Al-Hashisha Ataupun Narkotik Narkoba Ini Para ulama Mendasarkannya kepada Dalil-dalil haramnya Khomer Dalil-dalil haramnya Khomer Sehingga ancaman-ancaman yang terdapat dalam kamar itu pun juga terancamkan bagi para pelaku ataupun pengkonsumsi pengguna narkoba Wallahu ta'ala alam biswab, masih banyak sebetulnya fatwa-fatwa yang lain akan tetapi apa yang tersebut ini insya Allah telah mewakili bagi kita untuk kita senantiasa waspah daripada bahaya narkoba Tep, Anda cukupkan sampai di sini apa yang bisa Anda sampaikan Wa sallallahu ala muhammladdin wa ala alihi wa salli ymaein. Subhanakol wa bi amdika. Asyadu ala ila ila anta astakul wa tawirin. Assalamualaikum wa rwb.